Pencari kebenaran dan belajar berubah dengan hijrah, menghijrahkan amal kita, menghijrahkan gaya hidup kita dan menghijrahkan hati kita insya Allah kalau bukan karena hidayah Allah gak mungkin kita bisa berada di tempat ini kalau bukan karena hidayah Allah gak mungkin kita merasa betah berada di masjid apalagi dalam durasi yang cukup lama, sekitar 2 jam itu berat bagi orang yang tidak diberikan hidayah ya gak usah jauh-jauh, lihat diri kita yang dulu aja lah dulu kita jangankan di dalam masjid, ngelihat masjid aja malas banget kan ya Dengar azan tuh kayaknya kayak dengar suara petir gitu. Kok bentar-bentar udah azan, bentar-bentar udah azan, apalagi azan subuh. Apalagi kalau rumahnya dekat dengan masjid, udah gitu sebelum azan sekitar setengah jam kan suka ada kayak salawatan gitu ya. Ada salawatan, ada puji-pujian. Itu kan bikin gak bisa tidur, jadi terganggu tidurnya padahal baru tidur jam 3 pagi. Udah gitu disambut dengan salawatan. Kenapa? Karena hati kita tuh masih tertutup oleh dosa-dosa dan hawa nafsu. Tapi sejak Allah beri hidayah malah mendengar suara, suara azan subuh itu bahagia gitu. Salat subuh itu sesuatu yang sangat dinantikan gitu. Kalau kita mau tahajud itu, kalau kita mau mau tidur senang. Kenapa tidurnya senang? Karena sebentar lagi saya mau bangun pengen tahajud. Jadi kangen dengan tahajud, kangen dengan malam, kangen dengan sepertiga malam terakhir, kangen dengan doa-doa yang hanya kita yang mendengarnya. Pastinya Allah subhanahu wa ta'ala Maha menyaksikan Ini menunjukkan bahwa Kalau bukan karena hidayah Allah Kayaknya agak susah kita bisa betah Di dalam masjid sampai 2 jam lebih Mendengar taklim, cek. Mendengar taklim Bukan karena taklimnya bagus Ah standar Karena saya kalau ceramah di tempat lain Juga gak rame-rame amat yang datang Bukan ustaz yang nyelep Bukan yang terkenal Bukan yang sering masuk TV Bahkan saya belum pernah masuk TV kayaknya <laughs> paling pernah masuk TV dulu waktu kecil itu juga bukan ceramah cuma ngaji doang terus masuk TV udah gitu pas saya udah jadi ABG udah gak jelas, udah gak masuk TV lagi sampai sekarang belum masuk TV berarti belum jelas ya artinya bukan karena ceramahnya bagus, bukan karena pematerinya itu terkenal bukan karena ilmunya banyak tetapi kenapa kita masih betah? Berarti karena Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan hati kita nyaman dalam Rumah Allah subhanahu wa ta'ala Apa kata Nabi? Kalau kamu melihat seorang laki-laki Merasa nyaman di dalam rumah Allah Seperti dia nyaman di rumahnya Maka saksikanlah Bahwa dia orang yang beriman Insya Allah kita tergolong Orang yang beriman Pernah gak ngajak teman Yuk ikut yuk kemana ke masjid ah malas ah kalau ke masjid gitu kan kalau misalnya ikut yuk kemana jalan kemana ke kafe atau ke tempat-tempat hiburan atau ke mall atau kemana lah itu pasti dia akan semangat banget malah kita nggak akan dulu pas masa-masa belum kayak sekarang gitu ya masa-masa dulu. Dipaksain sama teman kita Sampai dia datang ke rumah Terus maksa-maksa kita ikut malam Pernah kita udah capek banget Tapi dipaksain datang ke tempat-tempat hiburan Kita gak tersinggung sama teman kita kan Gak marah sama dia Lu ngapain maksa-maksain gue Kan ini urusan pribadi kan gak pernah ngomong gitu ya Kita malah ngelihat dia yang maksain kita ke tempat-tempat hiburan itu Kayaknya oh dia mah Orangnya setia kawan gitu Gak mau menikmati hiburan sendiri Share your happiness banget gitulah ya Tapi dalam makna yang lain Nah sekarang orang tersinggung kalau kita agak maksa ke masjid, kenapa? Karena hatinya emang gak tertarik dengan masjid Kalau misalnya teman-teman sekarang diajak sama temannya Yuk ke masjid TSM ngapain, ada kajian, ada e, majelis ilmu gitu Terus kita bilang, ah agak-agak capek, udah gak apa-apa, gak usah dirasain dulu Capeknya yang penting ikut aja dulu, capeknya nanti di masjid Kita gak tersinggung lagi sekarang, kenapa? Karena Allah udah memberi kita rasa nyaman dalam keimanan dan itu hidayah yang sangat sangat besar yang harus kita syukuri, melebihi anugerah, harta, rizki, umur dan semua kebaikan kebaikan hidup, hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalimatnya, Alhamdulillahiladzihadana lihata, wa ma kunna linahtadia laulaaan hadanallah. Segala puji bagi Allah yang sudah ngasih kita hidayah seperti ini. Kalau bukan hidayah Allah, pasti kita dalam keadaan tersesat. Jadi teman-teman, sering-sering ngucapin kalimat itu biar Allah tambah lagi hidayah. Karena hidayah itu enggak sekaligus. Dari awal dia muncul, dia dari awal dia masuk ke dalam hati sampai menjadi utuh itu butuh waktu, enggak sekaligus. Cara biar dia nambah terus gimana? Bersyukur kan? La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmatku nah salah satu biar ditambah nikmatnya itu nikmat hidayah cara bersyukurnya sering-sering ucapkan alhamdulillahilladhihada nalihada wa makun nalinah tadia laulaaan hadanallah segala puji bagi Allah atau makasih Allah yang udah ngasih saya hidayah kepada kebaikan kalau bukan hidayah mau pasti saya dalam keadaan masih tersesat sering-sering ngomong kayak gitu dari dulunya senang dosa Sekarang jadi gak senang lagi sama dosa Kayak dulunya bahkan Gak bisa ninggalin dosa Kalau gak melakukan dosa sehari itu rasanya Kayak ada yang kurang dalam hidup Sekarang malah sekali buat dosa Yang mungkin gak sebesar dulu Itu rasanya gak nyaman lagi tuh Langsung nyesel, mungkin masih ngelakuin dosa lah ya Gak mungkin orang gak ngelakuin dosa Sama sekali itu kayaknya gak ada yang sesuci itu Tapi minimal dosanya itu Bukan dosa besar yang disengaja Kalaupun disengaja langsung berubah menjadi penyesalan. Astagfirullahalazim, kenapa saya masih ngulang kesalahan itu ya? Nyesel aja. Jadi sedih aja beberapa jam berikutnya sampai akhirnya sholat taubat, istighfar. Itu hidayah dari Allah tuh. Bukan enggak ngelakuin dosa sama sekali, tapi bisa nyeselin dosa, bisa merasa bersalah setelah melakukan dosa, itu hidayah dari Allah. Karena banyak orang melakukan dosa, dosa itu enggak ada rasa bersalah. Banyak orang makan makanan yang haram enggak ada rasa Risih gitu Gak ada rasa nyesel Aduh udah terlanjur masuk nih makanan yang haram Gimana dong nanti daging dan darah saya Tumbuhnya dari Makanan yang haram Kayak abu bakar langsung ngambil kayak semacam kayu gitu Terus di Kalau kata orang Jawa mah disogrok-sogrok Apa bahasa Sunda uh, apa? Dirojok <laughs> Dimasukin ke dalam mulut gitu ya Biar, biar muntah Karena udah terlanjur makan daging yang tidak dengan disembeli bukan dengan nama Allah, akhirnya dia masukin tuh alat ke dalam mulutnya biar muntah, pas udah muntah diliatin daging gak yang keluar, jangan-jangan yang keluar bukan daging roti, ma, roti mah gak usah keluar lah tuh kenapa roti yang keluar gitu yang keluar malah roti, bukan daging kan yang disuruh keluar daging ah belum keluar daging, dirojok lagi sampai keluar lagi diliatin sampai pingsan loh Abu Bakar tuh sampai pingsan, sadar dari pingsan gituan lagi, sampai keluar sama sampai orang bilang, ya abak-abak kenapa engkau sampai gitu-gitu banget gitu udah aja istighfar kepada Allah apa kata Abu Bakar lebih baik saya mati dalam keadaan kayak gini, daripada tumbuh daging dan darah saya dari makanan yang tidak halal penyesalan yang sebesar itu, itu namanya hidayah karena kalau bukan karena hidayah gak mungkin nyesel kayak gitu, pasti Udah, kan hidayah mah bertingkat-tingkat. Ada orang yang sudah dapat hidayah tapi masih levelnya, aduh, sudah terlanjur makan. Tapi kan kalau katanya kalau enggak sengaja, enggak apa-apa. Ya alhamdulillah lah kalau gitu mah. Ada yang hidayahnya mah segitu, gitu ya. Sudah terlanjur makan, terus dia tahu itu haram. Tapi namanya enggak sengaja kan, enggak enggak apa-apa. Gitu dimaafin dalam agama. Malah dia bersyukur. Alhamdulillah. Kayak orang lagi puasa, tiba-tiba minum enggak sengaja udah kenyang makan dan minum terus ingat ingat oh ya ya kan saya hari ini rencananya mau puasa sunnah mau puasa senin kamis tapi kan makannya nggak sengaja oh alhamdulillah berarti emang rezeki dari Allah nah ini tingkat hidayahnya segitu ada yang tingkat hidayahnya seabu ba ubaqa walaupun nggak nggak di apa walaupun nggak sengaja walaupun dimaafin tetap aja dia takut saking mantepnya hatinya dengan keimanan saking waroknya pokoknya nggak mau sama sekali walaupun nggak sengaja nggak mau tuh Gak sengaja aja gak mau apalagi sengaja, sengaja Udah terlanjur aja masih dikeluarin Apalagi dia memang sadar gitu Makanya ini semuanya hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita bersyukur Tapi jangan membenci orang yang mungkin teman-teman kita Yang belum punya semangat ke masjid Jangan benci orangnya Ngajak mah tetap ya Tapi jangan sampai mencela atau membenci Karena kita sendiri juga dulu kalau kayak gitu Dicela gak mau lagi minum terus dibilang minuman itu haram, pasti enggak mau. Walaupun kita udah tahu sih itu haram, tapi diomongin haram enggak mau. Terus gimana caranya? Diajak aja, diajak minum-minum terus, tapi diajak ke masjid kan ayatnya gitu kan? Ee wala taqrabus wa antum sukara. Jangan deketin masjid atau jangan lakukan salat ketika kalian lagi nge-fly. Kan ayatnya gitu kan? Berarti kalau misalnya enggak lagi salat boleh dong? Itu kan awal-awal turun ayat tentang khamr kan gitu kan ya? Pertama khamr itu ada baiknya, ada buruknya, tapi buruknya lebih besar. Oke. Kedua khamr itu perbuatan setan. Ketiga janganlah kalian mendekati eh, tempat salat kalau dalam keadaan mabuk. Sehingga para sahabat kalau misalnya udah menjelang waktu salat nggak mau mabuk-mabukan dulu, stop dulu, di post dulu. eh oh, tak lagi mau masuk waktu sholat nih daripada kita ntar belum sadar, ya udah kita tunggu aja ke masjid nih. Udah selesai assalamualaikum, assalamualaikum selesai sholat, udah mabuk-mabukan. Masih kayak gitu tuh, pulang mereka minum-minum lagi, pesta-pesta lagi sama teman-temannya, mabuk. Kan yang dilarang waktu sholat doang. Kalau di luar sholat boh, masih boleh. Coba lihat. Sunnatu Tadarus, bagaimana Islam itu membuat tahapan-tahapan dalam mengajak orang kepada kebaikan. Mungkin teman kita ada yang masih mabuk, jangan datang-datang langsung bilang inna mal kamru almay ayatnya, gitu ya. Sesungguhnya kamar itu apa, misalnya? Jangan itu dulu yang dibahas. Jangan minuman yang lagi dia senang-senangnya dulu yang dibahas. Udah aja, temenin saya yuk kemana? ngumpul-ngumpul sama teman-teman lama gitu. Teman-teman lama udah pada hijrah gitu. Oh, ayo, ayo, ayo gitu, ya. Udah datang, ah kok masjid yang ngumpulnya di sini gitu. Ah, malas ada masjid. Ya udah kita nongkrong di depan aja, enggak usah di dalam. Di depan tuh. Ada soalnya kasusnya kayak gitu, nongkrongnya di depan, enggak mau masuk. Soalnya merasa saya mah kotor, masjid kan suci. Jadi enggak boleh ada najis sayang sendiri nah. Ya, najis, dia merasa kayak gitu dan itu udah kebaikan buat dia. Nongkrong di depan, ngobrol sama teman, jadi jangan selalu ngeliat kalau ada yang nongkrong di tangga, kenapa sih orang nongkrong di tangga, gak mau masuk masjid, siapa tahu tahap hidayahnya masih segitu, gitu. <laughs> siapa tahu hari ini dia nongkrong di tangga, besok udah di pintu, lusa udah masuk di depan, malam-lamam jadi di sini, malam bisa jadi lama-lama duduk di atas sini nih. Kan kita gak tahu kan, banyak orang yang duduk di atas sini yang masa lalunya entah gimana keadaannya, luar biasa, na'udzubillah gitu, tapi tiba-tiba bisa berada di sini. Artinya udah aja nongkrong di depan. Pas nongkrong di depan dengar suara azan. Nah ini pentingnya muazin tuh yang suaranya bagus. Pas dengar suara azan, azannya ala al aksok yang lembut, yang pokoknya nyentuh di hati banget, touching banget di hati kita tuh. Pas dia dengar namanya orang kayak gitu tuh sejahat apapun hatinya tuh baik sebetulnya. Malah banyak orang yang macam-macam kehidupannya itu kehidupan yang sebutlah jahil ya. Tapi hatinya itu yang saya perhatiin rata-rata itu lembut sebetulnya Cuma belum ada momentum aja buat dia balik arah Pas dengar azan Orang kafir aja dengar azan bisa nangis kan Apalagi ini orang muslim Cuma memang selama ini jauh dari agama Mungkin pas dengar azan jadi pengen sholat cuma malu sama temannya Mau inisiatif, yuk kita butuh yuk Aduh kayak, kayaknya tuh gak, gak mungkin banget gitu dia ngomong gitu kan ya Kayak udah kebalik aja dunia kalau ada yang ngomong kayak gitu. Sementara dia masih dalam keadaan merasa kotor. Temennya yang bilang, gimana mau Udahlah, dia gengsi-gengsi gitu. Padahal dia pengen gitu. Udah wuduk, wudu. pas wuduk gak usah diliatin wuduknya. Walaupun salah biarin aja. Jangan pas wuduk. Udah selesai wuduk biar saya liatin. Soalnya saya udah belajar fikir wuduk kemarin. Aduh ini mah gak... Terlalu menggurui gitu, udah biarin aja Dia wudhu di pojok situ, kita menjauh Biarin aja dia gak salah-salah Wudhunya, udah dia wudhu, udah segala macam Terus dia angkat tangan, padahal gak berdoa Angkat tangan doang gitu Seolah-olah udah berdoa setelah wudhu Mungkin kita juga gak tahu doa setelah wudhu apa gitu Ya udah, akhirnya Selesai gitu, masuk, masuk ke masjid Lihat-lihat ini aneh gini ya tempatnya. Belum pernah saya ke tempat-tempat kayak gini mah. Biasanya tempat yang pas saya masuk langsung aja. Lightingnya gimana-gimana gitu. Terus suara sound systemnya, musiknya, si DJ-nya. Ternyata ini mah nyaman banget. Semua orang itu khusyuk, diam. Ada yang lagi berdoa, nangis. Terus tiba-tiba serentak berdiri semuanya ngesaf. Saya berdiri di mana ya? Akhirnya dia paling belakang sendiri gitu. Imamnya juga bacaannya bagus. Heart touching banget. Kena di hatinya. Pas dia gitu... Ah, keingat semua dosa-dosa dia Gara-gara powerful tilawah, ah, Langsung kebawa semua dosa-dosa dia Dia malah yang paling khusyuk sholatnya Di dalam masjid Dia Bukan imam Bukan makmum soh pertama Malah orang yang pertama banget Masuk masjid Itu paling luar biasa Ini semuanya yang saya ceritakan ini Prolog ini Ada hubungannya dengan Tema kita pada malam ini Temanya adalah Share your happiness atau share happiness berbagi kebahagiaan yang saya pengen fokus berbagi kebahagiaan itu adalah berbagi kebahagiaan dalam majelis ilmu berbagi ke kebahagiaan di masjid berbagi kebahagiaan udah hijrah kan happy ya bisa hidup kayak gini kayaknya lebih nyaman lah enggak usah terlalu macam-macam lah kalau yang saya tulis di caption Instagram -ah, hidup nikmatin aja hidup tapi jangan nambah dosa gitu selama gak nambah dosa, ah udah nyaman hidup kita, untuk bisa hidup asik, nyaman, happy itu sebetulnya gak harus nambah dosa sih bisa banget, hidup tuh happy hidup tuh ceria, hidup tuh wah luar biasa, asiknya tanpa nambah dosa tuh bisa banget jadi jangan dibayangin, ah agama mah, bikin hidup jadi serius, jadi kaku gak bisa happy-happian kayak dulu lagi buktinya tuh teman-teman yang udah hijrah, jadi kaku tuh Berarti ada orang yang memberikan apa Kayak semacam contoh bahwa setelah hijrah tuh gak asik Makanya kalau setelah hijrah Setelah kita kayak gini udah menjadi orang yang lebih dekat ke masjid Tunjukin keluar bahwa Setelah kita belajar Islam itu hidup kita masih asik kok Hidup kita masih nyaman kok Kita masih ketawa-ketawa Kita masih happy Malah mudah-mudahan rezekinya lebih lancar lagi Daripada sebelum hijrah Itu bisa jadi bukti bagi yang belum hijrah ternyata hijrah itu pilihan yang paling tepat gitu, ternyata menjadi hamba yang taat itu adalah suatu yang benar, yang udah udah di jalurnya, udah udah tepat banget lah pokoknya, gak akan gara-gara rajin ke masjid terus jarang tersenyum, itu enggak malah rajin ke masjid makin senang tersenyum, harus kayak gitu harusnya kita mah biar kita tunjukin bawah ke masjid itu happy happiness dan saya pengen sharing sama kalian. Bukan ke masjid itu paksaan dan saya pengen maksain kalian bukan. Bukan taqlim itu adalah doktrin dan saya pengen nge doktrinin kalian bukan. Kebesiran itu happiness yang lain yang belum mungkin pernah kalian rasain. Selama ini kalian ngerasain happiness itu dengan hiburan, dengan jalan, dengan ngenokrong sebetulnya ada juga happiness yang lain nongkrongnya di masjid, hiburannya di masjid ketawanya di masjid apa misalnya tidurnya di masjid mungkin misalnya atau apa ketemu teman-teman lama di masjid, sholatnya di masjid, nangisnya di masjid, itu happiness dari sisi yang lain yang mungkin teman-teman kita belum ngerasain sehingga mereka agak-agak mikir benar gak ya ke masjid itu happy gitu. nah gimana kita tunjukin bahwa ke mereka bahwa di masjid itu happy Kitanya yang harus happy dulu Jangan sampai kesan orang yang udah ke masjid itu Udah gak asik lagi Asal ketemu dia ngomongin dalil Asal ketemu dia haram Ini haram, ini haram, semuanya haram Emang sih banyak yang haram Cuma ada tahapan Jangan-jangan gara-gara kita keseringan ngomongin haram Bukan buat orang makin menjauh, mendekat ke Allah Tapi buat orang makin menjauh dari Allah Atau bisa jadi yang kita bilang haram Itu karena kita gak ngerti padahal halal Kayak ada temen ya ini udah udah masuk waktu sholat? Oh udah ya. Nanti aja ceritanya deh kalau gitu setelah sholat insyaallah. Insya Barakallahum liwalakum.